Mohon nasihatnya usah kepada seorang ibu yang lagi hamil dan mau melahirkan supaya sabar melewatinya. Semua wanita di muka bumi melalui itu. Gitu kan? Jadi tentu saja ibu berpikir bukan sendirian. Kalau sendirian mungkin bisa dikatakan berat. Itu yang pertama. Yang kedua tentu banyak fadilah tentang orang hamil ya. Orang hamil itu punya fadilah sendiri itu ibu sedang mengandung manusia. Ya. Dan itu pahalanya besar sampai kalau meninggal dalam keadaan melahirkan mati syahid. saking besarnya pahalanya gitu kan. Jadi sabar, laluin. Baca uh, sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang hamil. Misal, cara melahirkan dengan cara mudah. Apa yang membuat ibu khawatir, baca sesuatu tentang itu. Karena kekhawatiran akan hilang dengan ilmu. Ini itu, nah, hilang dengan ilmu. Kebimbangan, was-was akan hilang dengan ilmu. Misal, nanti kalau saya melahirkan gimana ya, kuat atau enggak ya, konsultasikan sama dokter, datang ke dokter, atau baca tentang orang bagaimana sih supaya bisa tenang dalam melahirkan gitu kan. Itu positif, itu, itu positif Pada saat istri saya mau melahirkan kemudian dia banyak baca tentang informasi Maka saya lihat dia tenang sekali Pak Rasa melahirkan itu Sampai bidannya sempat bilang, ini istrinya Bapak ini tenang sekali kalau melahirkan ya Bahkan dia sangat membantu saya untuk bisa memudahkan itu Ternyata waktu ditanya sama bidan, ya memang dia sering baca, dia sudah baca itu Bagaimana caranya tenang, makan kalau tenang itu lebih mempermudah bayi keluar kalau stres malah menyusahkan, malah tenaganya habis. Hanya dia bisa kok, mudah gitu kan. Tidak ada masalah yang dihadapi. Tentu saja berdoa juga sama Allah ya. Selalu kita ingatkan doa.